Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'aymanuhu wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu lillahi min syururi amfsina Wa min syi'ati amalina Man yahdihi lillahi pala mudillalah Wa man yudhul pala hadiyalah Ashhiduh la ilaha illallah Wa ashhadi anna Muhammadan abduhu wa rasulhu wa alimhijabah Allahumma sallu yasallim Ala nabiyina muhammad Ala wa ala alihi wa sahbihi wa mabuwa Amma ba' Ikhwat al-iman Rahimahumullah Jamaah masjid yang telah terima Yang pada malam hari ini Semoga senantiasa Kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Yang dengan rahmat itulah Kita Bertebaran di muka bumi melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sentram sentosa jamaah yang dimuliakan oleh Allah <tuh> Alhamdulillah setelah sekian lama kita e, libur dari kajian waliyul sunnihi e, yang rutin di masjid ini. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Kajian Yang sebelumnya Yaitu pembahasan Poin-poin jalan-jalan Menuju surga Kalau pada kesempatan yang lalu Kita telah membahas tentang Sifat khawd raja dan khud Sebagai pilar utama Ta'ab budiyah, budiyah Seorang Maka pada Maka pada kesempatan ini kita akan membahas masalah yang paling krusial Yang merupakan nyawa dari setiap amal ibadah kita Yaitu ikhlas Ikhlas sebagai salah satu jalan ke surga Ikhlas itu artinya tulus Kata khalis berarti Murni Tidak tercampur oleh apapun Niat yang ikhlas berarti Niat yang murni tidak tercampur oleh apapun Murni hanya karena Allah Untuk mendapatkan keretaan Allah Dan bukan untuk selain Allah Atau hal-hal yang tidak berhubungan Dengan keretaan Allah Maka Sebagaimana kita pahami bahwa Dalam setiap ibadah Setiap amal kita pasti punya niat. Niat berarti untuk apa kita melakukan amal ini. Dan di mana-mana kita belajar dalam titik bahwa rukun dari suatu perbuatan itu adalah niat. Pertama-tamanya pasti niat. Mau sholat rukun pertamanya niat. Mau ubuh rukunnya niat. Ya. Mau sayamum ada niatnya. Mandi wajib pun harus berniat. Nah jadi setiap perbuatan seorang hamba tidak lepas dari niat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang cukup populer in nama al Sungguhnya dalam perbuatan itu dengan niat wa inna malikulimrihimanawal dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. -niat. Apa contohnya Rasulullah Qasih sallallahu alaihi wa rasulihi wa hijratu ilallahi wa rasulihi Siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah ini untuk Allah dan Rasulnya Maka hijrahnya akan masuk kategori hijrah yang untuk Allah dan Rasulnya Yang akan diterima oleh Allah di akhirat nanti berbuah pahala dan lain sebagainya Wa mengkarnat hijratuhul dunia yusuihuha Awi meratun yan tihuha wa hijratuhu ilamaha jala'i Tapi kalau niatnya adalah untuk tujuan duniawi ya ingin cari penghidupan lebih layak misalnya di Madinah bukan karena Allah atau karena ingin menikahi seorang wanita maka itulah hanya itulah yang akan dia dapatkan walaupun dia dapatkan Nah jadi ganjaran setiap amal kita tergantung niatnya Begitu pula ganjaran salat kita. Kita salat buat apa sih? Kalau salat kita adalah untuk Allah dan rasulnya benar-benar menjalankan perintah Allah dan kita bersembah hanya untuk Allah maka itulah yang akan kita dapatkan sholat kita diterima tapi kalau sholat kita untuk tujuan tertentu tujuan duniawi misalnya ada orang untuk ilmu untuk ilmu kesaktian syaratnya harus sholatnya gak boleh ketinggalan ada yang seperti itu tapi niatnya bukan karena Allah tapi karena untuk tujuan-tujuan tersebut <tuh> atau e, sholatnya supaya dilihat orang saja supaya dia, dilihat orang bahwa dia sholat supaya identitas keislamannya masih melekat misalnya sebagaimana orang puna fikir di masa Rasulullah SAW yang tetap sholat di belakang Rasulullah SAW persis rajin banget sholatnya ya, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa mereka muslim padahal hatinya bukan karena Allah maka Allah Taala tiga dalam surah An Nisa wa izah kamu ila sholati Allah bukan salah. Jurahunan nasawalayat suruh Nabi Allah aminah falila. Kalau mereka berdiri solat orang munafik itu malas-malasan. Cuma untuk apa? Cuma untuk memperlihatkan kepada orang-orang melo -orang, saya solat, saya ini Islam, saya ini sahabat Rasul. Dengan itu mereka selamat. Walayat suruh Allah aminah falila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya sekedar mengingat Allah ada Allah. Tetapi setelah itu ini apa? Pikirannya kemana-mana dan bukan mempersembahkan sholatnya sebagai ibadah kepada Allah Taala. Nah, jadi kedudukan niat dalam setiap amal ibadah ibarat nyawa. Tanpa niat maka amal ibadah itu akan rusak tidak sah. Nah, maka ini yang harus diperhatikan. Kalau apa makanya kenapa para ulama itu memperhatikan masalah niat? Bahkan ada yang mencarihatkan. Lafaz niat segala, sekalipun itu tidak ada contohnya dari Rasulullah wa Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para sahabat. Sebagian mereka melakukan hal itu demi menjaga agar orang-orang tidak lalai dalam niat. Ya. Jangan sampai ada orang misalnya langsung mendirikan sholat tanpa tahu nih sholat apa sih. Takutnya ada yang seperti itu. Ya. Habis bangun tidur buru-buru langsung aja sholat tapi begitu dia sudah Allahu Akbar, Tadbir, Tuhu Ilham dia lakukan sholat apa ya nah, yang begitu tidak ada niat, sholatnya gak sah gitu. Ya. karena setiap amal ibadah yang dilakukan harus dalam keadaan sadar dan terjaga serta niatnya jelas kalau ada orang minggu misalnya malam-malam tiba-tiba sholat saja karena dia hijau lalu pas di tengah-tengah selesai dia sadar sholatnya sempurna Bagaimana sholat tadi? Sahkah? Ya, tidak sah. Dia harus mengulangin kalau dia belum sholat. Misalnya orang baru bangun tidur, sudah waktu subuh, tapi dia eh, apa, nigaul istilahnya, lalu melaksanakan sholat subuh. Lalu kemudian dia tersadar, lagi ngapain ternyata dalam sholat. Apakah dia dihitung sudah sholat subuh? Ya tidak, dia harus ngulang lagi karena tidak sadar, tidak berniat dalam keadaan sadar. Itu contohnya Maka para ulama uh, Menyebutkan fungsi dari niat ini Dalam amal ibadah ada dua Bagaimana yang ada dalam buku itu Kalau bapak-bapak yang memegang buku Tarifur Salih ini Di halaman 46 Yang pertama Fungsi niat dalam dalam ibadah itu adalah Membedakan antara kebiasaan dengan ibadah perbedaan antara hadati dan ibadah membedakan antara adat kebiasaan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari dengan perbuatan yang bernilai ibadah apa misalnya misal yang paling mungkin adalah mandi junub mandi junub itu ibadah karena dia ada syariatnya ada syarat-syaratnya kapan orang harus mandi junub ya ketika dia junub mandi wajib maksudnya. Adalah ketika dia berjunuh, maka dia harus mandi dulu untuk sholat, kalau enggak sholatnya enggak sah, tidak cukup hanya dengan wubung. Lalu apa fungsi niat di disitu? Harus ada niatnya sebelum mandi wajib itu harus ada niat bahwa saya ini mandi untuk mengangkat hadas. Ya. Kalau enggak, nanti mandinya jadi mandi biasa dan tidak mengangkat hadas sehingga dia tetap eh, di boleh-boleh sholat jadi. Kita ambil contoh misalnya ada orang ya yang duduk di malam harinya berhubungan suami istri. Lalu dia malas mandi, biasa ajalah. Itu subuh. Lalu kemudian dia bangun subuh dan hari itu hari kerja, dia berangkat ke kantor ya. Berangkat ke kantor yang memang kebiasaannya adalah mandi. Ya kan? Biasanya berangkat dari rumah sebelum subuh, terutama yang rumahnya di Cibinong, kayak Hasan dan Setyawan. Amir, misalnya berkata orang berangkat nah, tidak pernah melihat matahari di kampung halaman di, di, apa, di alamat KTP-nya tidak pernah melihat matahari apa, pulang gelap, eh pergi gelap pulang gelap tapi itulah, insyaAllah tidak disiasiakan oleh Allah kita mencari nafkah itu juga adalah melihat bagaimana dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Imam Tabarani. oke, okay. lalu main mandi saja misalnya Subuhnya dia main mandi aja, sebagaimana kebiasaannya mandi, belum berangkat kerja, dia lupa bahwa tadi malam, junub. Itu bagaimana? Jadi mandinya tidak sah. Nah, akibatnya sholatnya jadi tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat mandi, junub. Jadi harus dibedakan antara mandi wajib, mandi besar istilahnya, dengan mandi biasa. Itu peran niat. Kecil niat itu, tapi ketika dia gak ada, Fatal akibatnya. Nah ini jangan sampai kita remehkan masalah niat. Ya. Sama dengan orang sholat juga. Tapi yang memang jarang-jarang ada orang sholat tanpa niat. Paling tidak dia akan niat ini sholat apa. gitu. Nah, maka kita juga harus, uh, yang perlu kita perhatikan pula, bahwa semua ulama sepakat, kalau kita mau sholat, kita harus memastikan kita ini mau sholat apa di awal sebelum takbiratul ihram kalau dalam nazam shalat ketika takbiratul ihram oke okay lah e, di awal atau lah. paling tidak di awal sebelum takbiratul ihram kita sudah memastikan kita niat kita, kita sholat apa jangan sampai begitu masuk dalam sholat kita sendiri lupa ini saya sholat apa ya itu harus diulang karena belum niat niatnya nggak pasti yang wajib dipastikan dalam hati itu adalah ketika saya sholat apa ya zuhur hmm. antar atau sunnah wajib atau... Dan itu gak boleh diubah dari awal. Misal gini, ada orang e, masuk masjid di waktu subuh. Dia niat pertama adalah mau sholat sunnah dulu, itu masjid misalnya. Tapi tiba-tiba setelah takdir atau kineram udah baca fatihah, berubah. Dia bilang, wah nih, udah, kalian salat subuh aja deh, biar cepet. Gak bisa, gak bisa diubah tengah-tengah begitu. Ya. Harus diulang dari awal. Karena niat itu harus di awal, gak bisa diubah Di tengah-tengah ibadah. Nah itu. Nah pernah ada kejadian uh, santri, para santri di luar santren, sholat uh, jamak takdim. Ini santrinya baru belajar. Dia, uh, Imamnya sholat jamak takdim, sholat maghrib dan isya. Setelah maghrib langsung sholat isya. Nah ini santri main ikut aja sholat 2 saat setelah maghrib begitu pas ada ustaz lain yang nggak sholat isya di waktu isya siapa yang belum berusolat isya tadi dia nunjuk tangan saya belum Loh tadi kan kamu udah sholat tadi oh tadi itu sholat isya ya <laughs> jadi dia pas waktu sholat tadi bersama imam nggak mikir isya dia pikir itu sholat tarawih katanya. karena dia apa belum tahu belum tahu bahwa itu adalah sholat jamaah akhir bagaimana posisi sholatnya dalam hal itu nggak sah yang tadi sebagai sholat isya, jadi dia harus ngulang, artinya dia belum sholat isya. Nah itu pentingnya niat. Kemudian fungsi kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. nah Misalnya sholat juga tadi, kayak tadi contohnya, ini dia mau sholat apa nih? Sholat sunnah atau sholat wajib? nah nanti yang diniatkan awal itulah yang yang jadi nggak bisa diubah di tengah-tengah. Orang mau puasa misalnya, apakah dia puasa sunnah, ataukah dia puasa wajib, itu harus dibedakan niatnya. Ibu-ibu misalnya, yang mau kodok puasa harus benar-benar dimantahkan ini puasa kodok atau puasa sunnah. Karena puasa kodok dengan puasa sunnah tidak bisa digabung. Beda kalau puasa sunnah sama puasa sunnah bisa digabung. Kalau kebetulan harinya bertepatan, misalnya puasa hari senin dengan puasa Kebetulan misalnya tanggal 9 Zulhijjah Atau 10 Muharram jatuh di hari Senin Kalian puasa hari Senin kalian puasa Maturah atau puasa Zulhijjah uh, arafah, eh, Itu bisa insya Allah mendapatkan Dua pahala sekaligus Hanya dari niat Begitulah Betapa uh, Besar peran niat yang kecil dan uh, Mungkin remeh Ini tetapi dia menentukan pasti tidaknya ibadah kita jangan sampai seperti contoh orang yang salah mandi wajib atau dengan contoh orang yang salah dalam sholatnya tadi oh, sholat isya ternyata dia niatnya bukan sholat isya jadi dia belum isya jadi lalu kemudian ketika orang telah berniat apakah niat itu cukup hanya dia menentukan bahwa Sekadar saya sholat isya, sholat subuh zuhur. Ada hal yang lebih mendalam daripada niat itu sendiri. Dari sekadar dia mengucapkan formalitas ibadah. Yaitu niatnya adalah lillahi ka'al. Maka ee, kalau kita belajar bikin-bikin malhab itu akan ada. Niat itu lengkap. Seperti orang belajar lahat niat dan lengkap. Usalli fardal mahribi. Salah para fa'atin, imaman au atau makmuman Atau kadang-kadang ada'an atau kada'an e, Lillahi ta'ala Ada kalimat Lillahi ta'ala di akhirnya itu Adalah Menunjukkan bahwa salat tersebut Lillahi ta'ala Sebenarnya lafaz itu enggak perlu Dan para ulama sepakat juga tidak perlu Bukanlah syarat Hata mereka yang yang mensyariatkan itu pun e, Tetapi Niat Kalau kita berniat dalam hati kita Masalah zuhur ada dalam hati besar kita. Sementara keikhlasan itu dalam hati kecil kita yang paling dalam. Kita sendiri juga gak bisa mengukur kita ini ikhlas atau belum? Kita sholat maghrib tadi gak ikhlas belum? Susah ngukurnya gak bisa kita mengukurnya. Hanya Allah lah yang tahu. Kita pun tidak tahu seberapa kadar keikhlasan kita. Makanya kita harus banyak-banyak istighfar. Kenapa tiap hadith sholat itu disungahkan baca astagfirullah 3 kan? untuk kita istighfar, minta ampun kepada Allah jangan-jangan tadi niat ya, karena sholat saya tadi itu ada yang salah niat ataukah sholat, salah apa, kurang khusyuk kepada Allah, atau ada tata cara yang keliru, misalnya berpaling hati kita dari Allah pada saat sholat itu tadi nah itu yang kita istighfarkan itu dari itu. maka ketika kita mengucapkan istighfar pun meniatkannya untuk istighfar dari hal-hal tersebut, pertama hmm <tuh> Nah, inilah e, ikhlas. Ikhlas sebagai nyawa dari niat e, setiap amal ibadah kita. Tanpa keikhlasan, maka amal ibadah kita tidak ada yang diterima. Ikhlas berarti menunjukkan suatu perbuatan hanya kepada Allah. Tidak yang lain. Ar-Rakid al-Asfahani mengatakan dalam kitab. Ar-Rakid al-Asfahani berarti al-Muqradar. Yuhari bil-Quran. Ikhlas adalah mengosongkan tujuan selain Allah. Mengosongkan tujuan selain Allah. Artinya ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita bersedekah. Semua niat kita pertama-tama adalah mengharapkan perintahan Allah. Dan semua yang mengharapkan apa yang dijanjikan Allah dalam ibadah itu. Maka kalau ada orang berharap eh, niat dia sedekah. Supaya nanti juga diganti oleh Allah, hartanya makin berlimpah. Dia tetap ikhlas. Kalau misalnya ada yang bertanya, hm, kalau saya sedekah, tapi niat saya supaya harta saya bertambah ditambah oleh Allah, apakah saya ikhlas? Jawabnya ikhlas. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lah yang menjanjikan itu. Sebagaimana dalam hadis Qudsi Allah berkata lagi, Adam, Adama Antek Untek Wahai anak Adam, berimpaklah niscaya Aku akan berimpak juga padamu. Itu janji. Ini- ini dari Allah. Kalau kamu rajin sedekah, kamu akan dapat ini. Nah kita harapkan janji Allah itu, kita tetap ikhlas. Misalnya ada hadis, Daud, masyhulah mendisahbaf, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Sekalipun para ulama beda-beda pendapat hadis ini sahih ya atau tidak. Setidaknya Syekh Al Albani Rasulullah mensahihkan hadis ini. E, dan katakanlah hadis ini sahih, anda dia sahih maka ketika ada orang bersedekah dengan tujuan minta kepada Allah untuk sembuh dari penyakitnya, atau penyakit orang tuanya, atau penyakit anaknya, apakah dia ikhlas? Dia ikhlas. Kenapa? Karena harapan dan tujuan yang dia eh, apa, tanamkan dalam hati itu... ...sesuai dengan apa yang diganjikan oleh Rasulullah. Jadi setiap keinginan kita... ...yang kita eh, tanamkan... ...sesuai dengan apa yang diganjikan oleh Allah dan Rasulnya... ...baik dalam Al-Quran ataupun Hadis... ...itu tidak mengurangi keikhlasan. Justru malah menambah keikhlasan... ...karena kita berarti mengamalkan, percaya akan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang tidak boleh itu adalah menduakan Allah dalam satu perbuatan yang tidak dijanjikan oleh Allah. Ya, ya misalnya orang-orang munafik yang sholat supaya ingin dilihat orang, dipuji oleh orang bahwa dia sholat. Atau bahasa ini, sekarang ini pencitraan. Maka tidak akan diterima oleh Allah, karena ada sekutu bagi Allah. Dia menyekutukan Allah dalam hal niat, yang seperti itu yang tidak akan diterima. Atau dia berpuasa karena terpaksa ikut ikutan orang. Atau dia berseleka supaya tercatat namanya dalam daftar penyumbang paling banyak. Dia iri sama tetangganya, misalnya, yang eh, kayak kayak gitu yang akan. Eh, merusak amalnya sehingga amalnya jadi tidak sah, dan terima Allah bahkan bisa masuk neraka seperti hadis Abu Hurairah yang panjang yang ada dalam Sahih Muslim menceritakan tentang tiga orang yang beramal luar biasa tapi masuk neraka orang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah orang yang berjihad di jalan Allah lalu ketika di hari kiamat mati sahih bahkan usus usus hidaqah usus usus hidaqah dalam hadis Orang yang mati syahid, maksudnya mati syahid dalam perang. Ya. Kemudian di... Pak Uthiabihi, Pak Ar-Rafahuny Amahu Alehi, Pak ar Lalu kemudian dia dibawa dihadap ke hadapan Allah, dikasih tahu nikmat Allah padanya dan dia pun mengenalnya. Dia katakan, Sana amil Apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Dia mengatakan, Atal tu bisa diri khas Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai kau mati syahid nih sekarang. Apa kata Allah? Gazab Baginda kata-kata itu kau kamu bohong, kamu perang bukan untuk nama Allah, tapi supaya dianggap sebagai pemberani, pahlawan, dicatat di koran-koran, ya, dicatat di buku-buku, terlampir dalam sejarah bahwa engkau adalah seorang pahlawan pemberani, bukan nama Allah. Apa akibatnya? Summa umi radhihi, fasuhi bangalawajiri hatta umi binah. Lalu dia diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menyeretnya dengan mukanya, bukan bukan menyeret tangannya, tapi mukanya dibenamkan ke tanah lalu digesekkan ke tanah akhirat, sampai dilemparkan ke neraka. Orang mati syahid kok bisa masuk neraka. Kenapa? Karena salah niat. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena tujuan duniawi yang bukan apa namanya? sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Orang kedua juga tidak kalah, tidak kalah. Bagus amalnya yaitu orang yang mengajarkan ilmu, belajar ilmu dan membacakan Al-Quran. Tapi dia mengajar, dia membacakan Al-Quran bukan karena Allah, tapi supaya dikatakan sebagai alim, ya, dicatat sebagai orang alim, membangga-mengbanggakan diri sebagai orang alim yang banyak ilmu dan lain-lain. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Dia juga bernasib sama dengan orang pertama, dilemparkan ke neraka. Orang ketiga juga begitu, orang yang rajin menyumbang, orang yang Allah berikan harta dalam banyak uh, Allah berikan harta dan tidak ada ladang amal kecuali dia menyumbang. Tetapi apa akibatnya? Allah Maha tahu sudah lihatnya, dia menyumbang bukan karena Allah, tapi supaya dianggap sebagai huajawat, uh, dermawan, maka nasibnya pun sama dengan orang pertama dan uh, kedua tadi. Bukannya malah dapat pahala dari Allah, malah masuk neraka. Jadi amal baik malah menghasilkan neraka. Gara-gara apa? Gara-gara salah niat. Maka dari itu jangan sampai kita salah niat dalam uh, amal ibadah kita. Karena kalau salah niat, bukannya menghasilkan surga, malah menuju ke neraka. Hadirin. Jamah, sholat, maghrib. bila insya' yang dimuliakan Allah Taala. Beginilah para niat dan terdedukati ikhlas dalam niat. Jadi hati-hati kita dengan niat kita. Maka kadang para ulama sendiri, bahkan para ulama salaf sekalipun merasakan bahwa hal yang paling paling sulit dikendalikan itu adalah niat. Karena dia suka berubah-ubah. kadang kita awalnya ikhlas lillahi taala, tapi lantaran ada satu dan lain hal yang datang tiba-tiba niat kita pun ada sedikit eh, apa pengen dipuji misalnya orang yang eh, sholat misalnya awalnya dia ikhlas tiba-tiba datang seseorang yang dia kagumi kemudian eh, melihat dia sholat mulai ada disikan setan dalam hatinya perindah sedikit cara sholatnya hmm, supaya mendapat pujian orang itu pasti ada itu setiap orang pasti akan mengalami hal, -hal itu. Nah kalau udah gitu gimana dong? Atau kita berhenti sholat? Ya enggak, jangan juga kita menghentikan amal yang biasa kita lakukan hanya karena takut pria. Jadi menang syaitannya. Nah, Setan akan menggoda kita supaya kita menghentikan amal itu, jadi kita gagal beramal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Istighfar kita. Ucap Astaghfirullah. Astaghfirullah untuk apa? Astaghfirullah karena niat tadi yang sedikit berubah. Maka kita minta kepada Allah, Ya Allah, kuatkan kembali. Ya, kembalikan kepada keikhlasan. Jadi dilawan. Bukan dihentikan. Juga bukan diturutkan. Diturutkan dengan mengiyakan bisikan syaitan untuk riak. Atau dihentikan akhirnya enggak jadi beramal. Dua-duanya salah. Yang benar adalah dilawan. Kita istirah. Cara melawannya kita istirah. Dan Allah Maha tahu Bahawa kita telah berusaha untuk melawan bisikan-bisikan syaitan untuk riak itu tadi. Dan insya Allah kita yakini bahawa Allah itu maha rahman. Maha pengurah dan maha luas rahmatnya Allah Allah pasti ampuni kita, kalau kita sudah berusaha menjaga niat kita itu sebaik-baiknya kemudian, hal yang Allah Ta'ala dengan sifat rahmannya berikan kepada para hambanya, adalah orang yang bisa meraih pahalanya dengan niat, baru niat kita dapat pahala, sebagaimana dalam hadis yang cukup terkenal ada dua hadis dalam malam ini, yaitu hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Juga ada hadis Anas bin Malik. Di mana Allah, dalam hadis Abu Hurairah, hadis Qudsi, Allah Azza wa Jalla arada Iza'ara da'am di'an ya'amala saji'atan, falataktubuha alaihi hatta ya'amalaha. Apabila seorang hambaku ingin melakukan suatu perbuatan jahat, ya, ada niat ni, pengen mencuri, ada niat pengen berhina, ada niat pengen... Uh, melihat hal-hal yang diharamkan misalnya baru niat maka Allah berpesan kepada para malaikat salat subuhah jangan dulu dicatat apa yang malaha sampai dia benar-benar melak melakukan perbuatan dosa itu fa amilaha fa subuhalah misfa subuhah fa in amalaha fa subuhah misliha kalau dia melakukannya maka tulis cukup satu ganjaran salah jadi Allah itu sudah punya hitungan satu dosa ini dapat ini satu pahala ini dapat begini Ada hitungan dari Allah Allah itu hasif Hasif itu artinya maha menghitung detail. Kita lihat sekarang Kenapa komputer itu bahasa Arabnya Al-hasub Alat menghitung detail. Penghitungan sampai 0, sekian pun Terhitung gitu kan nah, Allah lebih detail dari itu ya Makanya Allah punya sifat namanya hasif Tidak sebesar biji zarah pun Perbuatan kita manusia Yang luput dari hitungan Allah Allah Maha menghitung. Oke. Okay. Uh, ada hitungan-hitungan tersendiri di sisi Allah yang hanya Allah yang tahu. Wa in tarakaha min ajli faktubu halahu hasanah. Kalau dia tinggalkan perbuatan itu karena aku, karena takut pada Allah, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Kita mau bermaksiat nih. Sudah sendiri sudah uh, apa namanya? Sudah siap melakukan suatu perbuatan maksiat, ya. Tidak ada yang menghalangi kita lagi. Tapi tiba-tiba kita ingat oh, dosa nih. Ingat dosa saja, orang sudah dapat pahala. Akhirnya dia tinggalkan dan dia pergi, dia istirahat, maka dia dapat pahala. Padahal tadi sudah pengen melakukan dosa apapun, baik kecil maupun besar. Ya, tapi jangan disengaja juga, disengaja niat-niat dosa, ah nanti ditinggalin, tidak bakalan Dan nanti dia akan keterusan. Itu adalah orang-orang yang tadinya sudah terlanjur berniat maklum namanya manusia Pasti tidak akan lepas dari godaan-godaan syaitan Apalagi kita ini sebagai manusia tidak tidak setiap hari kita berada dalam keimanan yang penuh Orang kalau ada dalam majlis taklim, majlis pengajian misalnya, imannya penuh Bersemangat untuk ibadah, tapi bergaul lagi dengan teman-teman Atau e, berada dalam e, pekerjaan tanpa stres misalnya, ada saja itu bisikan-bisikan yang benar. Nah, maka kita berusaha untuk selalu andai pun e, mengalami namanya futur apa masa-masa e, lemah iman, futur itu berarti masa-masa lemah keimanan kita, jangan sampai kemudian kita terperosok kepada dosa. Nah, itu tadi. Jadi kalau kemudian kita tinggalkan ada ada bisikan niat belum dicatat oleh Allah. Kalau niatnya niat buruk, lalu kalau ditinggalkan karena Allah akan dapat pahala. Lalu bagaimana? Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia ingin melakukan perbuatan baik, pengen sedekah, misalnya, atau pengen puasa sunnah dek besok, atau pengen sholat malam atau pengen sholat buhantar, misalnya, malamnya malha waktu buha hasanah. Tapi tidak jadi dia melakukan. Besok, oh, kemarin, malam ini sudah niat puasa sunnah besok. Eh besoknya ngehat makanan enak tak jadi deh dibatali. Dapat pahala enggak? Dapat, tapi cuma satu waktu buahlahu hasana. Dapat pahala satu. Pak Inamilah yeah. waktu buahlahu bionstri amtaliha ilah sabang ini abd. Tapi kalau dia melakukannya, maka tulislah baginya 10 kali lipat dari apa yang telah diterangkan Allah. Misalnya satu kali puasa sunnah pahalanya sekian. Nanti dibayarnya oleh Allah adalah 10 kali lipat kalau dilakukan. Itu saat itu pahalanya itu dapat Dia dapat satu Kalau dia tidak jadi melaksanakan, baru niat Tapi kalau dia jadi melaksanakan Malah dapat 10, sampai 700 kali lipat Tergantung kadar keikhlasan Karena kan kadar ikhlas orang beda-beda ya Kita sholat sama-sama Tapi niat kita beda-beda Kuntuk kita beda-beda, juga kita puasa Sama-sama orang puasa senin kamis misalnya, tapi kan kadar ikhlas Dan kadar perjuangannya beda-beda Nah, disitulah letak beda antara 10-700 kali lipat ganjaran yang Allah berikan kepada para hamba dari amalnya itu jadi luar biasa jadi kalau ada orang yang sedemikian rupa satu kebaikan digajar 10 kali satu keburukan hanya diganjar satu. tiba-tiba orang asumah penyeraka juga nah berarti ini luar biasa dosanya ya. jadi 1 banding 10 harusnya menang mana? ya menang 10 dong apalagi kalau sampai 700 tapi kok tiba-tiba kalah yang sepuluh, berarti dosa yang dia lakukan itu sudah kelewat banyak sehingga dia masuk neraka. Maka kita manfaatkan kehidupan kita, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan amal-amal e, ibadah. Banyak amal yang, e, karena itu kan jadi tabungan-tabungan kita semua. Kita bersemangat banget nyari duit, ya kan pasti. Bahkan tidak ada, kalau orang yang benar-benar semangat mencari duit, tidak ada kesempatan yang bisa menghasilkan uang, kecuali yang akan dia akan lakukan. Lalu bagaimana semangat kita dalam menghasilkan pahala? Nah, itu tergantung kadar iman itu, uh, ada orang misalnya, uh, bekerja, dapat lemburan misalnya, bersemangat untuk mencari uh, uang dari hasil lemburan misalnya. Dan itu bagus. Dan seimbangkan pula lah itu dengan semangat kita untuk mencari, Pahala. Begitu pula kita, kita, kita memperlakukan uh, Amal-amal ibadah Ada kesempatan untuk beramal, kita beramal Karena apa? Tujuan kita adalah Mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya Sebagai bekal kita di akhirat nanti Kita tidak tahu Jangan-jangan di akhirat dosa kita sudah terlalu lumpuh Kita tidak tahu, jangan-jangan ada Dosa-dosa lain yang kita tidak sadar, kita pernah mengzalimin orang Misalnya, dan orang itu nanti Nuntut di akhirat, apa yang kita bayar? Kalau bukan dengan uh, Dengan amal Nah, maka memperbanyak amal, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Ta'ala. Itu tadi adalah orang beramal, berniat, satu amal baik, tapi tidak jadi, maka dia dapat pahala satu. Bagaimana kalau ada orang berniat baik, tapi dia tidak jadi juga melakukannya, tapi bukan kesengajaan. Kayak tadi orang yang pengen puasa, pengen puasa sunnah, dia puasa... Lalu tiba-tiba melihat makanan enak, dia batalkan sendiri. Itu boleh. Kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Mutafawya'u aniru nafsif. Orang, orang yang melakukan amalan sunnah adalah pemerintah bagi dirinya sendiri. Jadi dia boleh membatalkan kapan saja. Beda dengan amalan wajib yang tidak boleh dibatalkan. Nah, dia batalkan boleh. Tapi dia cuma dapat pahala satu. Yaitu pahala niat doang. Baik. Lalu kemudian, dia tidak jadi melakukan amal itu bukan karena kemauan dia tapi karena uzur tiba-tiba dia sakit misalnya, sehingga tidak bisa puasa. apakah dia juga dapat pahala cuma satu? enggak dalam hal ini dia dapat pahala utuh 10 kali lipat atau bisa jadi 700 kali lipat kenapa? karena dia tidak jadi melaksanakan amal itu bukan karena keinginannya tapi karena ada uzur syar'i Di mana Allah Ta'ala yang menimpakan musibah kepadanya sehingga dia nggak jadi melakukan amal itu misalnya, misal wanita seorang wanita niat puasa sunnah besok, lalu dia berniat lalu sampailah subuh dia makan sahur misalnya, lalu berpuasa tiba-tiba paginya dapat haid, gimana itu buat, nggak, nggak bisa puasa kan nggak boleh puasa harus dibatalin, lalu berapa pahalanya dia, apakah masuk kategori pahala dapat pahala satu? Tidak, dia dapat pahala utuh, andai dia puasa sampai eh penuh yaitu mendapat 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya dia, kalau yang tadi dapat kalah satu itu, dia membatalkan amal karena keinginan sendiri tanpa uzur. Sementara yang ini dia terpaksa membatalkan amal karena ada uzur dari Allah yang bukan kuasa dia. Itu. Itulah eh, apa, karunia Allah kepada orang-orang yang uzur. Dalilnya adalah sebagaimana hadis perang Tabuk. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan dalam perjalanan Inna akuaman bil Madinah Timah salakna syi'oman walawadian Inna wahhum ma'anah habasahululohu Ada kawan-kawan kita di Madinah sana yang tidak bisa ikut bersama kita ini dalam perang tabuk perjalanan perang tabuk itu kan perjalanannya yang e, sangat luar biasa susahnya ya, perjalanannya saja Seakan lebih berat daripada perangnya perangnya memang tidak jadi dan perangnya tidak jadi perang tabuk itu sekarang orang orang Kapir, orang kafir Romawinya sudah ngeper duluan Akhirnya gak jadi perangnya Tapi perjalanannya saja sudah merupakan luar biasa ujiannya kala itu. Nah teman-teman ada yang di Madinah itu Yang tidak ikut bersama rombongan Tapi dapat pahala Tiap kali kita menelusuri lembah Tiap kali kita melewati jalan berbukit Mereka ada bersama kita Bersama maksudnya bersama dapat pahala Karena kan tiap langkah itu dihitung oleh Allah ini orang-orang yang ikut bertanggung Rasulullah ini tiap langkahnya dihitung oleh Allah sebagai pahala tapi ada orang di Madinah gak ikut tapi dapat juga di tangkah para sahabat bertanya dalam satu riwayat kenapa ya Rasulullah kok bisa karena kata Rasul, kata Rasulullah mereka dihalami oleh uzur ada yang sakit ada yang dapat tugas lain dari Rasulullah sehingga mereka tidak bisa ikut padahal mereka sangat berkeinginan untuk ikut bagaimana mereka mendapatkan pahala Keinginan yang sangat itulah yang menyebabkan mereka mendapat pahala. Jadi kalau ada orang yang dapat ujur tapi dia sendiri juga nggak ingin, ya dia nggak dapat pahala karena dia nggak ada niat. Ya. Jadi ini eh, tingkat pahala itu nanti terhitung dari seberapa besar keinginan orang itu melakukan amal ibadah tapi terhalang. Akhirnya eh, tidak jarang orang gara-gara misal tadi ada wanita yang pengen puasa sunnah tiba-tiba Hai misalnya, dia sangat sedih sekali, bahkan kita nangis, aduh sayang sekali, gak bisa puasa hari ini. Nah, itu berarti keinginannya itu sudah luar biasa untuk beramal, yang kayak kayak begitu sih, yang bisa dapat sampai 700 kali lipat. Keinginan itulah yang akan membuat dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia sendiri gak terlalu ingin, ya uh, atau uh, apa namanya, biasa-biasa saja dengan huzur tersebut, tidak ada keinginan dia untuk melakukan ibadah itu atau keinginannya kecil maka kecil pula pahala yang akan dia dapatkan Demikianlah eh, pembahasan kita pada malam hari ini tentang niat sebagai salah satu jalan untuk eh, menuju ke surga Allah taala dan itulah jalan orang-orang saleh Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi eh, karena waktu isya telah masuk ya. Kita uh, akhiri sampai di sini wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.